En un emoto, aquí un año es que a ti ZANG I got the old do TVC di original Nyukalapa. Dan jangan lupa beli produk perdana rekod Surabaya yang asli lho re. Jangan yang bajakan Pesannya Wiwi satu lagi. Jangan upload MP3 sama videonya. Ya beli.